Kami Kami dalam proses pembuatan EP Berjudul Bersuara Untuk informasi kita lanjut tentang EP kami Atau band kami bisa cek Twitter kami At and underscore I. Atau kalau mau denger karya kami yang lainnya bisa cek di sound kita Alvin Strip N I Dimana? Dimana? Di atas <laughs> Di atas? Ini. Di atas? <laughs> Subscribe, like, and subscribe. Subscribe, and I don't know